Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa Dengan orang Israel di tanah Moab Sesuai dengan perintah Tuhan Selain perjanjian yang telah diikatnya Dengan mereka di gunung Horeb Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul Lalu berkata kepada mereka Sudah kamu lihat Segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir die depan matamu terhadap Firaun Dan terhadap semua pegawainya Dan terhadap seluruh negerinya Cobaan-cobaan yang besar Yang telah dilihat oleh matamu sendiri Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi Untuk mengerti atau mata untuk melihat atau celinga untuk mendengar empat puluh tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu roti tidak kamu makan anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum supaya kamu tahu bawa akulah Tuhan Allahmu Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini Maka keluarlah Sihon, Raja Heisibon Dan Ok, Raja Basan Mendatangi kita untuk berperang Dan kita memukul mereka kalah Merebut negeri mereka Dan memberikannya kepada orang Ruben Kepada orang Gad Dan kepada suku Manasye Yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu para kepala sukumu para tua-tuamu dan para pengatur pasukanmu semua laki-laki Israel ...anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu. Bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu. Untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu. Yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini dan supaya Ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir, dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan Kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapa ini menyangka dirinya tetap diberkati Dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya.